Assalamualaikum Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Rabu 26 Oktober 2016 dibacakan Ardian Syah. Gubernur Aceh rekomendasi pembentukan Kota Melabo. Ruslan dituntut 7 tahun penjara. Duta Besar Amerika Serikat sebut kebebasan beragama penting untuk menopang demokrasi. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loks Mame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Limba Pase 90,1 FM Loks Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serang Dfn. Zarlun Gubernur Aceh, Dr. Zaini Abdullah, Jumat pekan lalu dilaporkan resmi mengeluarkan surat rekomendasi terkait pembentukan daerah otonomi baru Kota Labu. Hal ini guna dimekarkan dari Kabupaten Induk Aceh Barat. Tidak hanya itu, rekomendasi ini juga disetujui Gubernur Zaini sesuai surat 124-278-1-2016 ter 30 September 2016 prihal penyampaian dokumen usulan DOB Kota Melabo. Dalam surat itu, Zaini juga mengaku pada prinsipnya pemerintah Aceh mendukung terhadap usulan pembentukan daerah persiapan Kota Melabuh sebagai pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Bupati Aceh Barat T.A.L.I.D. Syah mengatakan Pemkap Aceh Barat sangat berterima kasih terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan Gubernur Aceh. Ia berharap tahun 2017 mendatang usulan rencana pembentukan Pemkom Melabuh telah diusulkan pemerintah ke DPR RI guna dilakukan pembahasan untuk disetujui. Dearlun Ruslan Abdulgani terdakwa kasus pembangunan dermaga Sabang dituntut 7 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 43 miliar rupiah lebih. Tuntutan jaksa KPK ini disampaikan dalam sidang lanjutan kasus pembangunan dermaga BPKS Sabang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Rabu siang. Menurut jaksa Kiki Ahmad Yani, terdakwa Ruslan Abdulgani memenuhi syarat pelanggaran pasal 2 junto pasal 18 Undang-Undang dan atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999. Hal ini tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 2001 Juntuh Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam Duta Besar Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama, David N. Spertesen mengatakan kebebasan beragama merupakan prasyarat penting untuk menopang demokrasi termasuk di Amerika Serikat dan Indonesia. Sebagai dua negara terbesar demokrasi di dunia dengan populasi diversitas agama yang tinggi, pemerintah mempunyai tujuan yang sama untuk yakni bagaimana kebebasan beragama bisa menjadi lebih baik untuk mendukung kehidupan beragama dan berdemokrasi seperti dikatakan Spertisen saat berdialog dengan redaktur pelaksana Harian Serambi Indonesia di restoran Hotel Hermes Palace Banda Aceh. Saat itu Spertisen didampingi Juha Salin, konsul Jenderal Amerika Serikat untuk Sumatera yang berkedudukan di Medan. Dalam diskusi satu setengah jam itu, Spertisen Banyak bertanya tentang sejarah dan latar belakang pemberlakuan sarian Islam di Aceh, serta apakah ada pemeluk agama tertentu yang merasa tidak leluasa menjalankan ajaran agamanya di Aceh. Ia juga menggali contoh-contoh konkrit tentang kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Aceh, sambil berharap situasi yang kondunsiv dan harmonis hendaknya terus dipertahankan. Sampai diskusi berakhir, Sepert Sen, belum mau berkomentar apapun tentang Aceh meski ia sudah dua hari berada di Provinsi Bersari'at Islam ini. Darlun Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar peran mantan Ketua DPD Irman Gusman dalam kasus dugaan suap pengaturan gula impor dalam sidang lanjutan gugatan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Dalam persidangan hari ini, KPK mengungkapkan Irman mendapatkan jatah 100 untuk setiap kilogram gula yang berhasil dialokasikan ke Sumatera Barat melalui CP Semesta Berjaya. Anggota tim biro Birohukum KPK Indra Mantongbati menyebutkan pada Juli 2016 istri Direktur CP Semesta Berjaya Memi meminta tolong Irman agar Sumatera Barat mendapat jatah gula impor. Memi menilai kedudukan Irman sebagai ketua DPD dapat menjadi penghubung dengan badan urusan logistik untuk mengatur jatah tersebut. Dalam komunikasi itu Irman menyebutkan bahwa CP Semesta Berjaya telah memasukkan permohonan ke Bulog untuk mendapatkan kuota gula impor. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evaku. Jalur Balai Taman Nasional Gunung Rinjani hingga kini masih menutup jalur pendakian menuju Gunung Rinjani. Hal ini pasca meletusnya kembali Gunung Baru Jari atau anak Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 27 September lalu. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani R. Agus Budi Santosa di Mataram mengaku tidak mengetahui kapan jalur pendakian menuju Gunung Rinjani akan dibuka. Hingga saat ini Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi belum memberikan rekomendasi untuk membuka pendakian ke Gunung Rinjani. Gunung Baru Jari pernah meletus pada 20 Oktober 2016 pukul 10.45 WITA. Akibatnya jalur pendakian menjadi ditutup. Tidak hanya itu aktivitas penerbangan dari dan menuju NTB dhentikan karena ketinggian letusan berbahaya bagi keselamatan penerbangan. Selain aparat Turki menahan 2 walikota bersama Diyar Bakir, kota dengan mayoritas Kurdi terbesar di Turki sebagai bagian dari penyelidikan pidana terorisme. Gultan Kisanak ditahan di bandara setempat sementara Firat Anli ditangkap di rumahnya di kota yang terletak di Tenggara Turki. Belum jelas tindak atau kaitan tindakan terorisme apa yang dilakukan pada keduanya. Presiden Recep Tayyip Erdogan sudah menegaskan tekadnya untuk mengadili para pejabat lokal yang dituduh memiliki hubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan yang dinyatakan terlarang. Pada bulan September 28 orang walikota yang terpilih secara demokratis di kota-kota yang penduduknya kebanyakan suku Kurdi dipecat. Dari Nusrum Serambi Tanjung Permakian berita malam edisi Rabu 26 Oktober 2016. Berita pagi Serambi BFM hadir kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambibfm.com. Horda Twitter na Twitteru at Fran